Salam dan jumpa lagi bersama saya, AI Channel Youtube Kita goyang lagi, bro! <lever tuk musician> Lebih baik mengalah Just Lebih baik yang mengalah